Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah Tadi telah disampaikan Bahwa salah satu dari ciri lemahnya iman adalah mudah jatuh dalam kemaksiatan dan menganggap remeh kemaksiatan. Nabi sudah mengemukakan agar kita waspada. Dalam hal ini, kata beliau, sawallahu alaihi, wa ala alaihi wasallam, iya wa muhakkiratiz dunub. Jauhi oleh kalian, menganggap remeh, yeah. menganggap enteng, dosa-dosa dan kemaksiatan. Berikutnya yang kedua, tanda lemahnya iman adalah. Seseorang terus-menerus mengerjakan kemaksiatan. Entah itu kemaksiatan yang sama atau kemaksiatan yang berbeda. Kalau kemaksiatan yang sama jelas. Tidak berhenti darinya. Setelah mengerjakannya, diulanginya lagi. Diulanginya lagi dan terus menerus seperti itu. Ini tanda lemah iman. Karena kalau imannya kuat, tidak mungkin. Mengulangi dosa yang sama. Ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzinah itu nggak akan berzinah ketika ada iman dalam dirinya, ketika menguat iman dalam dirinya. Kenapa sampai jatuh dalam perbuatan zina? Karena lemah imannya, tidak waspada dari kemaksiatan. Jadi terus-menerus dalam melakukan dosa ini pertanda lemahnya iman. Sekali lagi, baik dosa yang sama atau dosa yang berbeda. Kalau dosa yang berbeda berpindah-pindah dari satu dosa ke dosa yang lainnya. Satu dosa dikerjakan tidak ditaubati, melakukan dosa yang lainnya. Tidak ditaubati, jatuh lagi dalam dosa yang berikutnya dan terus seperti itu. Ini pertanda lemahnya iman. Nabi AS mengingatkan kita dalam sabdanya. Wailun lil musirin. Celakalah lil musirin. Bagi orang yang terus menerus melakukan dosa. Alladzina yusiruna alama fa'alu wahum ya'lamun. Orang-orang yang terus-menerus mengerjakan sesuatu dalam keadaan dia tahu apa yang dikerjakannya itu. Tahu kalau itu dosa tapi terus-terusan dikerjakan. Diingatkan oleh Nabi dengan kata wailun. wa'il itu kata-kata yang mengandung ancaman kecelakaan, celaka lil musirrin bagi orang-orang yang terus-menerus mengerjakan kejelekan terus-menerus mengerjakan dosa enggak mau berhenti darinya dan ingat dosa itu candu kalau tidak diwaspadai kalau tidak dihindari membuat seseorang ketagihan kalau sudah mengerjakan satu dosa biasanya terdorong untuk terus mengerjakannya atau mengerjakan dosa yang lainnya. Dan naudzubillah sebagian orang itu ada yang merasa nyaman ketika mengerjakan dosa dan maksiat. Alasannya enggak ngaruh apapun dalam kehidupannya. Bisnisnya tetap lancar, pekerjaannya tetap lancar walaupun dia melakukan apa? kemaksiatan dan dosa. Merasa tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sebagian orang seperti ini. Ya. Ingat. Itu bukan pertanda kalau Allah riba. Bukan pertanda kalau Allah itu sayang. Bukan. Itu hukuman sebenarnya. Hukuman dari Allah. Allah. Coba nanti antum buka Quran Surat Ali Imran ayat 178. di situ jelas Allah katakan. In nama numli lahum liyazdadu isman. In nama numli lahum. Sesungguhnya kami itu sedang membiarkan mereka. Kami biarkan mereka. Liyazdadu isman. Agar mereka terus menambah dosanya. Hukuman kan? Azab dari Allah. Melakukan dosa, tapi merasa nyaman. Kehidupannya makmur. Gak ada halangan, gak ada rintangan. Bisnisnya normal. Ingat, hati-hati. Ini adalah hukuman dari Allah. Kalau sampai ada orang yang merasa seperti itu. Ini hukuman dari Allah. Segeralah bertaubat. Perbaiki diri. Jangan terus-terusan di atas dosa. Istidraj. Kalau biarkan terus. Hidupnya makmur. Walaupun mengerjakan dosa. Ya. Kalau kita merasa bahwa. Kita. Kita senang dengan dosa tidak merasa bersalah ketika mengerjakan dosa ini pertanda lemah iman kita segera perbaiki ya Ikhwatak billah rahimakumullah yang ketiga tanda lemahnya iman yang ketiga adalah malas mengerjakan apa yang Allah perintahkan Malas mengerjakan sholat berjamaah. Malas berbakti kepada kedua orang tua. Gak semangat menyambung silaturahim. Ini yang disebutkan tadi itu kebaikan-kebaikan. Ketika ada rasa malas dalam diri kita. Berarti kita harus tahu. Oh iman sedang lemah. Jangan dibiarkan. Segera perbaiki. Tanamkan kesemangatan untuk melakukan ketaatan. Bersemangat untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Bersemangat untuk silaturahim. Semangat berbakti kepada kedua orang tua. Harus dilawan kemalasan itu. Bersungguh-sungguhlah jangan malas dan jangan menjadi orang yang lalai. Karena penyesalan di belakang hari Itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang malas ya. Ingat kemalasan itu ciri lemahnya apa? Iman Perbaiki Penting untuk kita kenali ini Bagaimana kita bisa memperbaiki iman Kalau kita tidak tahu hal-hal yang Menjadi pertanda iman itu jadi jangan merasa aman Ketika ada rasa malas untuk datang ke majelis ilmu Malas untuk sholat berjamaah Malas untuk melakukan kebaikan Ingat Itu artinya iman kita lemah Jangan merasa nyaman, tenang saja Kalau kita gak tahu ini sebagai pertanda iman lemah, mungkin kita gak akan berpikir untuk memperbaikinya. Kita anggap, ah biasa saja. Santai. Ya. Ikhwatibillah rahimahnya rahimahumullah. Tanda yang keempat dari tanda lemahnya iman adalah mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah saat sendirian di tengah orang banyak tertahan untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan karena bisa jadi malu, ya kan? Ketahuan. Bisa jadi dalam rangka menjaga kehormatan diri. Banyak orang yang selamat dari kemaksiatan ketika ada di tengah-tengah orang banyak. tapi sedikit sekali yang selamat dari melakukan kemaksiatan saat sendirian. Beda cerita antara saat di tengah-tengah banyak orang dengan saat sendirian. Padahal seorang mukmin yang baik itu enggak begitu. Mau sedang sendirian, mau ada banyak orang, keadaannya sama, enggak berubah. Kalau saat banyak orang semangat beribadah, sholat, sholat sunnah, sholat berjamaah. Maka saat sendirian pun begitu. Sholat, sholat sunnah gak ditinggalkan, berjamaah ya juga sama. Ini seorang umum yang baik. Semangat ibadahnya itu gak menurun. Gak semangat kalau banyak orang males ketika sendirian. Kalau ini yang terjadi... Maka ini pertanda iman lemah Kalau kita tidak bisa Terhindar dari kemaksiatan di saat sendirian Maka ini pertanda iman kita lemah Gimana solusinya? Jangan menyendiri Harus selalu ada teman Supaya kejelekan yang ingin kita kerjakan itu tertahan Kita harus sadar berarti Kalau sudah tidak bisa menjaga diri saat sendirian Kita ini termasuk orang-orang yang lemah imannya Kalau sudah punya kesadaran seperti itu Maka kita akan berusaha untuk tidak sendirian Selalu melibatkan orang Ya yeah. Ini tanda yang keempat dari tanda-tanda lemahnya iman. Melakukan hal-hal yang diharamkan saat sendirian. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Beliau mengatakan, la'alamanna aqwama min ummati ya tuna yawmal qiyamati amsal jibal ittihamah. Aku tahu bahawa ada suatu kaum dari umatku yang mereka nanti akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan yang banyak, ya, bagaikan gunung Tihamah banyaknya, besar. Fajr Allahulloh atau Fajr ja aluloh azza wa jalla haba amn tapi kemudian kebaikan-kebaikan yang dibawanya, Yang jumlahnya banyak itu Allah jadikan hanya seperti debu yang berterbangan Allah jadikan seperti itu Kemudian ada salah seorang sahabat Yang bernama Sauban berkata Ya Rasulullah Wai Rasulullah Sifhum lana Sebutkan ciri-cirinya kepada kami kaum tersebut Karena para sahabat merasa khawatir kan? Sebutkan kepada kami ciri-ciri dari kaum itu. Sungguh rugi kaum tersebut sudah datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan yang besarnya atau banyaknya bagaikan gunung Tihamah, ternyata Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Rugi enggak? Jelas. Rugi besar. Tahu, bertanya wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepada kami ciri-cirinya seperti apa kaum itu. Jalihim terangkan kepada kami. Allah nakunamin hum, agar jangan sampai kami ini termasuk ke dalam golongan tersebut. Wanahnulana lam, sedangkan kami tidak tahu. Kola kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa yakhuzuna min al-laili kamatakhuzun walakinnahum aqwamun idza khalaw bi maharimillah lihat ketahuilah kata beliau sesungguhnya kaum itu Bagian dari saudara-saudara kalian. Kulitnya sama seperti kulit kalian. Mereka suka sholat malam. Sama seperti kalian suka sholat malam. Alih ibadah. Bukan orang-orang yang biasa. Tetapi mereka ini ternyata kaum yang apabila sendirian... Mereka melakukan hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata itu yang menyebabkan kebaikan yang banyak yang mereka bawa itu. Dijadikan oleh Allah hanya seperti apa? Debu yang berterbangan. Gak berarti sama sekali. Kenapa? Ternyata ini saat masing-masing dari kaum itu menyendiri yang dikerjakan bukan kebaikan tapi apa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza Wajal mengerikan ya ini pertanda iman mereka lemah kuatnya itu ketika banyak orang tapi saat sendirian lemah iman Gak sadar kalau Allah itu mengawasi Setiap saat Dimanapun kita berada Ikhwati billah rahimani wa ya. rahimakumullah Itulah hal-hal yang perlu untuk kita Ketahui Yang berhubungan dengan Tanda-tanda lemahnya iman kita kepada Allah Azza Wajalla. Ya. Pertama, mudah jatuh dalam dosa dan maksiat dan menganggap remeh dosa. Kemudian yang kedua, malas untuk mengerjakan apa? Ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga terus menerus melakukan kemaksiatan atau bisa jadi ini yang kedua, kemudian yang malas tadi yang ketiga. Dan yang keempatnya adalah melakukan perkara yang diharamkan saat sendirian. Nah, ini jadi bahan renungan kita ya. Jadi pengingat buat kita. Ini masalahnya penting. Berhubungan dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Karena apapun yang kita lakukan itu tidak lepas dari kondisi iman kita. Kalau kita melakukan kebaikan berarti iman lagi baik. Tapi kalau kita melakukan kejelekan berarti iman sedang tidak baik-baik saja. Ya, hati-hati. Nah banyak orang yang bicaranya oh, negara kita ini sekarang sedang tidak baik-baik saja, ya. Sementara dia tidak pernah mengoreksi kondisi dirinya, padahal kondisi dirinya pun sedang tidak baik-baik saja. Ini ya. ternyata banyak yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini hal yang perlu untuk kita rubah, ya perbaiki diri supaya iman tetap kuat, tetap kokoh, tetap ada dalam diri kita sebab akibat dari rusak dan lemahnya iman itu mengerikan. Ya. Salah satunya sudah kita singgung tadi di awal, apa? keras hati. Ya. Itu kan dimulai dari banyak dosa yang dikerjakan. Ketika seseorang banyak melakukan dosa berarti imannya lemah. Dosa itu mempengaruhi keadaan hati, hati menjadi keras. Maka dampak buruk dari lemahnya iman adalah hati menjadi apa? Keras. Sempit dada, sedih ya, segala segala hal dipersulit. Ini juga akibat dari lemahnya iman. Allah subhanahu wa ta'ala katakan وَمَنْ an عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَ Perang siapa yang berpaling dari mengingatku maka baginya kehidupan yang sempit. Baginya kehidupan yang sempit. Ingat, tadi sudah kita sampaikan bahawa salah satu sebab yang membuat iman rusak iman lemah adalah lalai dari mengingat siapa? Allah azza wajalla. Orang yang lalai dari mengingat Allah, kata Allah di sini, ia akan diberikan kehidupan yang sempit, dipersulit segala urusannya. Kalau ada orang yang mengatakan, "Loh, ada itu orang yang enggak pernah ingat kepada Allah tapi diluaskan kehidupannya, dimudahkan kehidupannya." Jawabannya apa tadi? Ini adalah azab sebenarnya buat dia. Hukuman buat dia. Ya. Bukan pertanda bahwa Allah ribu. Nah. Maka ada orang yang ketika berpaling dari mengingat Allah. Allah bikin nyaman hidupnya. Sehingga dia gak sadar. Tidak bertawabat. Terus-terusan seperti itu. Ada juga orang yang ketika berpaling dari mengingat Allah, Allah kasih kesempitan dalam hidupnya. Ya, makanya ikhutibillah rohimani warahimakum Allah. Kebaikan dan keburukan, kelapangan dan kesempitan itu sebenarnya ujian tersendiri buat kita. Nah. Ujian. Allah adakan kebaikan, Allah adakan keburukan. Itu ujian buat kita. Siapa diantara kita yang tetap baik? Amalannya. Wa nablu akum bishari wal khairi fitnah. Wa ilainatur Kami uji kalian dengan kebaikan. Kami uji kalian dengan kejelekan. Dan hanya kepada Kami kalian semua akan dikembalikan. Nah, Alhamdulillah, Rahimani wa Rahimakumullah. Pengaruh lain dari atau dampak lain dari lemahnya iman itu orang jadi senang terhadap kemaksiatan, ya. senang terhadap kemaksiatan tidak merasa sedang melakukan sebuah kesalahan. Bahkan ada yang sampai pada tingkatan bangga dengan kemaksiatan. Ini yang disebut dengan mujahirin. Kullu ummati mu'afa, kata Nabi. Tiap-tiap umatku itu diberi maaf saat melakukan kesalahan. Ketika bertaubat kepada Allah Ilal mujahirin. Kecuali yang secara terang-terangan melakukan dosa dan bangga. Yeah. Bangga. Kalau orang yang masih ada iman. Yeah. Itu saat melakukan dosa ada perasaan risih. enggak enak dilihat orang. Yeah. Karena kata Nabi al-Ithmu. Maha kafir sodri kuwa karih ta'an yattoli'a alihim nas. Dosa itu sesuatu yang mengganggu hatimu. Kita bersyukur kepada Allah kalau saat kita mengerjakan dosa ada perasaan hati enggak enak. Ini, ini salah ini. Nah, ini masih ada kesempatan buat kita meninggalkannya. Ya, itulah dosa bagi seorang mukmin. Sesuatu yang dibenci sebenarnya oleh hati. Enggak sejalan dengan hati nurani. Dosa itu Dan gak suka Bila ada orang lain Mengetahuinya ya. Kalau mujahirin beda Mujahirin itu orang yang melakukan Dosa secara terang-terangan dan bangga Cerita-ceritakan kepada orang lain Alhamdulillah tadi malam saya habis lima botol itu minuman, Alhamdulillah baik-baik saja Alhamdulillah kemarin saya berzina saya ini saya itu na'udzubillah. Bangga. Alhamdulillah pendapatan dari nyuri kemarin itu mencapai ratusan juta. Biasanya cuma puluhan juta. Kemarin itu alhamdulillah sampai ratusan juta. Lu bangga. Dengan dosa. Ini namanya mujahirin. Ya. Kenapa bisa seperti itu Seseorang. Jawabannya karena pengaruh dari iman yang lemah, dampak buruk dari iman yang lemah, makanya harus diwaspadai, ya harus diwaspadai. Betul masih ada kebaikan, tapi harus diwaspadai. Ya. Karena kalau tidak diwaspadai. Kalau sudah lemah itu kan lama-lama hilang. Ketika rusak lama-lama lenyap. Bahaya kalau sudah hilang. Bahaya kalau sudah lenyap. Keimanan. ya. Na'udzubillah. Nah. Kemudian efek lain atau pengaruh lain dari lemahnya iman juga gak ada kecemburuan terhadap maksiat terhadap dosa. Jadi ketika melihat ada pelanggaran yang dilakukan kepada Allah itu enggak marah gitu. Enggak marah. Ketika misalnya contoh sederhana ada salah satu dari anggota keluarga kita yang melakukan maksiat itu enggak marah. Awas hati-hati. Ya. Ini akibat dari lemahnya iman. Sama sekali tidak marah. Malah tenang saja. Sudah tahu istrinya bermaksiat. Tenang dibiarkan. Sudah tahu anaknya melakukan dosa. Tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Kenapa bisa seperti itu? Ini pengaruh dari lemahnya apa? Iman. Waspadai. Hati-hati. Kata Nabi mantra amin kumunkaron fal yughayir hubiyadi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Wailam yastati fa bil kalau tidak bisa dengan lisannya. Wailam yastati fi qalbihi kalau tidak bisa dengan hatinya. Wadzalika adaful iman, itulah tingkatan iman yang paling lemah. Lantas gimana dengan orang yang enggak marah Ketika melihat ada kemungkaran. Ketika melihat ada dosa yang dilihat. Kok bisa terjadi? Jawabannya karena akibat dari lemahnya iman yang tidak segera diperbaiki. Ya. Nah, ada rasa cemburu. Nabi itu marah ketika ada kemungkaran yang terjadi. berubah wajahnya. Itu tanda kalau beliau tidak suka. Dan itu dilihat oleh para sahabatnya. Perubahan mimik, perubahan wajah beliau itu nampak kelihatan. Kalau lagi senang, nampak tersenyum. ya, Wajahnya kelihatan riang, gembira. Tapi kalau lagi marah, maka para sahabat pun bisa mengenalinya. Dan Nabi marah itu. Izan tuh ikat hurumatullah. Apabila. Keharaman-keharaman itu dilanggar. Itu Nabi marah. Nah. Nah, cobalah introspeksi diri. Cobalah. ya Bertanya kepada diri. Apakah kita. Senang saat ada dosa yang. Kita lakukan. Apakah tidak ada lagi rasa cemburu dalam hati kita saat ada dosa dan kesalahan yang diperbuat, jangan sampai terjadi ini semua. Ya. Karena berbahaya. Iqo tilah rahimani wa rahimakumullah sebagai penutup kita perlu tahu apa saja hal yang bisa meningkatkan iman Atau paling tidak membuat iman kita bertahan, tidak merosot, tidak lemah Walaupun sebenarnya apa yang disampaikan tadi juga sudah um, sekaligus Ya, menjelaskan tentang apa yang seharusnya kita lakukan Tapi paling tidak ketika kita sebutkan secara terpisah Poin demi poin itu memudahkan kita untuk dapat memahaminya dengan baik Maka yang pertama Sebagai solusi Atau perkara yang bisa meningkatkan iman kita adalah At Taubatu As Saadiqah Taubat yang benar, ya Ya Ayuh Amanu Tubu Ilallahih Taubatan Nasuha Wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah dengan Taubat yang sebenar-benarnya ya. banyak Istighfar Nabi Yang Alih Wasallam saja beliau katakan Fa ini astaghfirullah wa atubu ilai fil yau miatmarrah. Aku ini bertaubat beristighfar, minta ampun kepada Allah dalam sehari itu bisa sampai seratus kali. Ya, maka jangan kosong lisan kita dari ucapan istighfar. Astaghfirullah. Ya. Memohon ampun kepada Allah, Ya Allah berikanlah ampunan kepada aku. Ucapan-ucapan nah, yang seperti itu juga menunjukkan bahwa kita itu ingat. Gitu. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah bahaya orang-orang yang beriman agar kalian beruntung jadi yang pertama taubat, kembalilah kepada Allah sempatkan waktu untuk mengingat dosa, mengingat kesalahan kemudian minta ampun kepada Allah sempatkan entah dalam setiap sholat, saat kita sujud berdoa kepada Allah, mohon ampun ya Sering lakukan ini agar iman kita bisa kita pertahankan bahkan syukur-syukur bisa naik ya, lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua upaya yang bisa kita lakukan adalah menjauhi kemaksiatan sebisa mungkin. Menjauhi kemaksiatan. Sebisa mungkin. Jangan sering bersentuhan dengan hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah. Karena hati itu lemah. Hati lemah. Kita sebagai manusia itu mudah sekali terpengaruh oleh apa saja yang ada di dekat kita. Di sekitar kita. Ini mau tidak mau harus kita akui. Ya. Coba kita duduk aja di sini misalnya. Semua sedang fokus ke depan. Tapi ketika mendengar suara di belakang, apa saja enggak tahan kalau tidak nengok ke belakang itu. Karena manusia itu selalu mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di dekatnya. Ya, Reflek Dengar suara langsung Nengok ke belakang Padahal Lagi taklim ya. Atau lagi ngobrol dengan orang lain Dengan teman, tapi kalau ada suara di belakang Nengok, refleks Agar kita selamat dari kemaksiatan Ya harus berusaha jauh Dari hal-hal yang Mengandung kemaksiatan, Jangan mendekat. Ya. Kalau kita. Berdekatan dengan hal-hal yang berbau maksiat. Itu lambat laun. Bisa terpengaruh kita. Bisa tahan. Enggak bisa tahan kita. Ya. Maka jauhi kemaksiatan Sebisa mungkin. Duduklah. Berdekatanlah dengan orang-orang yang baik Orang-orang soleh, orang-orang yang selalu Taat kepada Allah Kegiatannya sehari-hari itu Bekerja, beribadah Beramal Bekerja, beribadah, menuntut ilmu Itu kegiatan sehari-harinya Bekerja, beribadah, menuntut ilmu Ada waktu digunakan untuk kerja Ada waktu digunakan untuk ibadah Di masjid ada waktu digunakan untuk mencari ilmu. Ini orang-orang yang baik. Seperti itu. Ya. Berteman dengan mereka. Berdekatan dengan mereka. Insya Allah. Kita akan tertulari kebaikannya. Kita akan terpengaruh dengan kesolehannya. Dengan kegiatannya. Nikmat rasanya. Kalau kegiatan sehari-hari itu seperti itu. Keluarga. Pekerjaan. Menuntut ilmu. Ibadah. Terus begitu setiap hari keluarga pekerjaan ibadah duduk di majelis ilmu nyaman ya tidak banyak terpengaruh dengan hal-hal yang berbau maksiat kesibukan kesibukan dunia yang melalaikan ya. yang kedua kemudian yang ketiga bersemangat mengerjakan Perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala Semangat mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ini bisa menjadi sebab Allah itu Memberikan kecintaannya ya. Kewajiban apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Berusaha untuk dikerjakan Kewajiban nah tidak malas ya tidak berpaling nah. kemudian yang keempat tadaburi kitab Allah membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu obat syifa kata Allah Subhanahu wa taala wa nazzilul qur'an ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mukminin kami ini telah menurunkan Al-Quran yang merupakan obat dan rahmat bentuk kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Sediakan waktu membaca Al-Quran, ya. mungkin pagi sebelum berangkat kerja, karena kalau pulang kan barangkali capek lelah, ya kan? Waktunya untuk keluarga. Ya sebelum berangkat Satu ayat, dua ayat, tiga ayat Dibaca Berangkat Ini pengaruhnya sangat besar Keberkahan di rumah tangga Kebaikan buat anak-anak Anak-anak melihat loh Ada seorang anak yang begitu semangat Dia Mondok terus Semangat menghafal Al-Quran Begitu ditanya apa yang menjadi pendorong kamu kok semangat sekali menghafal Al-Quran, baca Al-Quran. Jawabannya apa? Sungguh membuat sedih. Jawabannya saya selalu melihat ayah saya. Sebelum pergi dagang itu baca Al-Quran dulu. Baca Al-Quran. Sebelum pergi dagang, baca Al-Quran. Itu anaknya itu semangat. Masya Allah. Anaknya semangat baca Quran karena itu tadi melihat bapaknya sebelum dagang baca Quran, ya. pengaruhnya luar biasa. Coba antum ada waktu sedikit di rumah baca Quran, biarpun bacaan Quran nggak sebagus. Orang-orang yang menuntut ilmu, yang belajar, kita sudah tua, kemampuan kita sudah berkurang, bahkan baca pun harus pakai kaca, ya kan? Tapi gunakan sedikit waktu, lima ayat, sepuluh ayat, selesai itu persiapan berangkat ke ladang, ya, ke pasar, dagang, itu pengaruhnya luar biasa, itu jangan dikira keluarga istri ngelihat anak terutama juga akan ngelihat kebiasaan yang baik kita dan itu akan ditiru oleh mereka. Jadi penyemangat loh. Ini terbukti apa yang saya sampaikan itu nyata terjadi. Ya. Simpel jawaban anaknya. Karena saya selalu ngelihat Abi itu baca Quran sebelum berangkat kerja, sebelum dagang. Dia tidak ditanya oleh bapaknya yang nanya kita ini. Kamu kok semangat sekali, kamu terus apa namanya nyetorin hafalan. Kenapa? Apa yang mendorongmu begini? Simple jawabannya karena Abi Abi selalu baca Quran sebelum kerja, wshallah. Ya. Jadi tadabur al Quran, baca Quran itu obat. Obat dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian yang kelima adalah terus menerus menjaga supaya bisa duduk di majelis ilmu. Sempatkan waktu. Nah, selain itu banyak mengingat akhirat dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan, keistiqomahan, taufik. Nah, karena doa itu memiliki kekuatan tersendiri. Ya. Nah, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan yang telah disampaikan tadi menjadi pengingat ya. Bahan untuk kita memperbaiki diri kembali ya bagaimanapun keadaan kita jangan sampai mempengaruhi semangat ibadah kita nah, ini yang terpenting karena itulah yang bisa menjaga iman kita tetap stabil ya. bisa bertahan nah, kita cukupkan sampai di sini Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la wa atubu ilaik wa alamin wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab assalamu alaikum